Mitra bisnis Kwi Kiyangi mengilustrasikan jika sebuah badan usaha dinilai tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, serta harus gali lubang tutup lubang untuk bisa terus menjalankan roda bisnisnya, maka pihak pemberi pinjaman bisa membangkrutkan badan usaha itu serta menyita aset-aset yang dimilikinya. Untuk membahas apakah kondisi yang sama juga bisa terjadi pada sebuah negara yang tak bisa membayar hutang pada saat jatuh tempo, Segera kita berbincang dengan Kwi Kiyangi. Pak Kwi, penilaian kebangkrutan bagi sebuah badan usaha ditentukan oleh pihak-pihak pemberi pinjaman dan pihak ketiga di luar badan usaha yang dinyatakan bangkrut. Lantas jika itu terjadi pada sebuah negara, apa memang ada pihak ketiga yang menentukannya? Tidak ada. Kita sendiri saja. Makanya individual, kan, oleh karena itu lalu banyak yang mengatakan tidak bangkrut. Karena saya yang ditanya, saya bilang bangkrut. Ketika ditanya lagi kepada saya, kenapa kok bangkrut? Karena sudah tidak bisa membayar on time. Itu satu. Kedua adalah um, miskin. Ketiga adalah utang banyak kok tidak tercermin pada barang-barang yang produktif. Kalau hal yang tidak bangkrut kan utang tercermin pada barang yang, yang produktif bahkan self-liquidating. Artinya dibayar kembali dari hasil utangan itu diinvest, rendemennya besar, terus kemudian bisa bayar kembali sampai hutangnya dimusnahkan oleh proyek yang dibiayai oleh hutang itu. Ini tidak. Hutangnya meningkat sampai 25 persen makan dari PDB, tapi wujudnya tidak ada. Infrastruktur rusak ini, itu semuanya. Dan tetap setiap tahun kekurangan harus hutang untuk membangun infrastruktur baru atau memelihara. Lantas apa resiko yang harus dihadapi oleh penduduk yang negaranya dinilai bangkrut, Pak Gwik? Eh, tidak ada. Kalau kita toh mau melihat itu mungkin ada kaitannya dengan kebangkrutan. Itu negara kita kan sudah lucu sekali kan sudah menentang perkembangan sama sekali dengan resiprositas, prinsip resiprositas dalam diplomasi. Jadi negara itu kalau diperlakukan yang olehnya dirasakan tidak tidak tidak senonoh gitu ya, tidak adil itu, itu langsung membalas dengan hal yang persis sama. Orang Indonesia yang akan ke Australia, ke Eropa, itu kalau minta visum tidak sangat mati. gitu. Tapi mereka boleh tanpa visum masuk ke Indonesia. Visum on, on rifle. Lucu kan? Apa itu bukan negara bangkrut? Apa itu bukan negara yang sudah dihina? Yang sudah dianggap dan Indonesia menghina dirinya sendiri. Please come tanpa visa, visa on rifle. Demikian Kwi Kiangi, saya Dinda Natasha.